memang bekerja itu tidak bisa lepas. Manusia hidup ini harus bekerja. Manusia hidup membutuhkan materi. Untuk memperoleh materi, manusia adalah harus bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak senang kepada orang-orang yang nganggur. Sekalinya sehat, dikirnya sehat, tapi tidak mau bekerja. Islam adalah agama yang anti terhadap Pengangguran. Dan Islam tidak senang kepada orang-orang Yang tidak suka Benar. Nah Ini yang penting kita harus bisa memperseimbangkan ini Kita yang bekerja Harus kita penuhi Dengan cara-cara kerja yang baik Tapi juga kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah Secara apa-apa Secara Misalnya Kita bekerja Dagang misalnya di tengah-tengah ramainya pasar, kemudian terdengar suara adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan, kemudian kita menuju untuk mengerjakan salat. Begitu kita salat subuh, tidak begitu saja setelah salam kemudian kita kembali ke pasar, kita sempurnakan masih salat kita itu dengan pikir dan ingat kepada. Allah. Untuk membuat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan duniawi dan kepentingan oh. oh. Dalam kesempatan lain juga masih kita baca Al-Qur'an. Juga masih kita sempurnakan lagi pada waktu malam kita mengerjakan salat-salat malam dan salat-salat sunnah Jadi bekerja untuk kepentingan duniawi juga kita kerjakan secara baik tapi kepentingan-kepentingan akhirat juga harus lebih siap daripada yang kita kerjakan untuk kepentingan dunia Para bapak bapak dan saudara demikian juga andai kan yang kita pentingkan karena hanya masalah-masalah akhiratnya saja salatnya, puasanya semua dikerjakan akan tetapi tidak dipikirkan masalah kepentingan dunia hmm. kita akan jadi salah tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia sebab Materi merupakan faktor penunjang. Ya. Kalau sekarang seorang mengerjakan salat ibadah kepada Allah, apakah salatnya itu bisa kusuk? Misalnya salat subuh sekarang ini orang mengerjakan salat, saya kira hatinya tidak akan kusuk, manakala untuk kepentingan belanja nanti jam tisu itu masih belum. Ada. Nah, jadi disinilah. Kita juga bekerja untuk kepentingan dunia Dan kita bekerja untuk kepentingan akhir okay? Keseimbangannya Adalah berdasarkan hati Rasulullah tadi, bekerjalah untuk Kepentingan duniamu, seakan-akan Kamu hidup selama-lamanya Kita bekerja untuk kepentingan dunia ini Jangan sampai mengalahkan Kepentingan-kepentingan akhir Akan -kepentingan, okay? <tuh> ah, itulah, bapak-bapak, ibu-ibu Dan saudara sara jamaah kaum muslimin <tuh> Setelah kita mengerjakan salat dengan kusuk dengan sempurna kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan menurut ajaran Islam menyempurnakan salat kita itu dengan berfikir dengan doa atau yang terkenal yaitu dengan istilah wiridan nah memang sekarang ini kata-kata atau orang mengatakan sembahyang itu wudhunya tidak perlu panjang-panjang. toh -panjang. manusia ini tidak akan bisa makan hanya dengan sembahyang saja. buat apa dengan wudhitan? apalagi widitan itu terlalu panjang. toh Allah sendiri di dalam Alquran kata saja mengatakan faidatu diyatir salatu antasiru fil ardi Wahdangumin, wabillahi la. Apabila salat sudah diselesaikan, maka berkeparanglah di atas bumi dan carilah rezeki. Oh. Sementara orang mentafsirkan ayat ini katanya begini: kalau orang itu sudah salat, sudah assalamualaikum, assalamualaikum, segeralah pergi untuk menuju ke pasar atau ke kantor atau ke pabrik untuk mencari rezeki. Allah. Karena itu dia mengartikan bahwa winitan itu tidak pernah. Tapi kita harus juga ingat di dalam ayat yang lain kan Allah mengatakan wa idah wa idah obaytumusolatak al kurlullah likron gathiran. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat hendaklah kamu memperbanyak untuk dzikir kepada Allah subhanahu. Bapak-bapak dan saudara kalian, yang penting sekarang ini, kalau kita itu mengerjakan salat ditambat dengan pikir, ditambat dengan dengan dirit. Itu kalau menurut saya adalah untuk membuat balance atau keseimbangan itu tadi. Menyempurnakan dalam rangka menyempurnakan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu. Sekarang kita perhatikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Taubana Rabbi Anhu Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idan soroka min salatihi. Istanfarallaha falapan Waqala Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarokta Ya dal jalali wal ikram Rawahu muslim Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila Berpaling dari sembahyang Ia Istighfar 3 kali Dan ia ucapkan Allahumma Antas salam Wa minkas salam Tabarokta ya dal daljalan Walikron Jadi menurut hadis ini Rasulullah Sallallahu alaihi wa Setiap selesai Mengerjakan salat lima waktu Beliau Tidak lupa Setelah salam Kemudian Membaca Istighfar nah. Astagfirullahaladzim Li wali wali daya Wali ashabil kukukil wajibat yang alaiya Wali masyaihina Wali jami'il muslimin al-muslimat Wal-muminin al-minat al-ahiyah Minum al kira Istighfar itu Ya Rasulullah hanya mengatakan Istighfar ya istighfar itu mungkin orang menggunakan istighfar astaghfirullah alazim la ilaha illallahul hayyul qayyum atubu ilaihi sudah agak membiasakan ya itu membaca istighfar tiga. Kita membaca istighfar, Langinya masuk surga kecuali mati. Hadis riwayat nafi dan disahkan oleh sini. ini. Ini, hmm. karena itu urutan yang kita baca, so, kita membaca istighfar, kemudian kita membaca da hilah ilomba wah dahula dari sana. Ya. Kemudian kita membaca, ya. Terima kasih adik-adik saya yang ya, kata katanya, tidak bersalah, ini akan diuruskan salah ini dan nanti kita apa katanya, ilmu orang banyak berfikir dan begini ini menurut adaran.